Assalamualaikum Sideralun, Berita Pagi edisi hari ini Sabtu 4 Maret 2017 Hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardian Syah Penjui kambing berondong warga dengan airsoft gun di Aceh Utara Warga ranto perlak kritis diterkam buaya yang masuk ke rumahnya Ratusan kendaraan terjebak macet ditenom akibat jembatan rusak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 Zerlun, kelompok pria bersenjatakan airsoft gun nekat menembak warga yang menghadang ketika mereka hendak kabur dengan mobil Avanza. Usai mencuri dua ekor kambing milik M. Saleh Hanafia, 45 tahun, warga desa Bungkai, kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Jumat Sore. Akibatnya tiga warga desa Bungkai terkena tembakan. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Informasi diperoleh. Kejadian itu berawal ketika Muhammad Reza, 21 tahun, anak M. Saleh Hanafiah sedang duduk di rumahnya. Tiba-tiba datang mobil Avanza, kemudian langsung berhenti di depan lorong. Kemudian keluar empat pria dari mobil. Gerombolan pengendara Avanza itu langsung menuju ke kandang di samping rumah Hanafiah dan mencuri dua ekor kambing. Saat kambing tersebut dibawa dan hendak dimasukkan ke dalam mobil, Muhammad Reza sempat melihatnya kemudian berteriak mengabari warga bahwa ada pencurian kambing milik ayahnya. Ketika itu sejumlah warga mencoba menghadang mobil tersebut dan melemparnya dengan batu. Saat itulah kawanan pelaku melepaskan tembakan ke arah warga. Akibatnya, tiga warga bungkai terkena tembakan, yaitu Makmur Maulana 27 tahun, Asmansyah 42 tahun, dan Abu Bakar 52 tahun. Sementara itu, pelaku langsung kabur dengan menggunakan mobil Avanza bersama dua ekor kambing curian. Usai kejadian tersebut, polisi tiba di lokasi dan melakukan olah TKP. Kapolsek Muara Batu, AKP Nasir menyebutkan, pelaku memakai senjata airsoft gun menembak warga usai mencuri dua ekor kambing. Petugas saat ini sedang menyelidiki kasus tersebut. Dalun M. Amin, 20 tahun, warga Dusun Alume, Gampung Pulau Blang, Kecamatan Ranto Perla, Aceh Timur, kritis akibat terekam buaya yang masuk ke rumahnya Kamis kemarin. Korban yang pingsan dan mengeluarkan banyak darah harus dirujuk ke RSUD Dr. Zubir Mahmud. Dari Aceh Timur, Sene Hendri melaporkan. Kecik Gampung Pulau Blang, Tengku Baidawi mengatakan kejadian berawal ketika M. Amin hendak mengambil nasi untuk makan siang di dapur rumahnya. Tiba-tiba ia melihat seekor biawa bersembunyi di bawah meja kompor gas. Ketika itu, M Amin menjulurkan kakinya untuk mengusir binatang tersebut. Saat itulah kakinya diterkam. Korban pun terkejut saat mengetahui binatang buas itu bukan biawa tapi buaya. Korban yang terluka dan mengeluarkan banyak darah berlari sambil meminta tolong ibunya. Bahkan, korban langsung pingsan. Akibat gigitan buaya, daging tumit korban copot dan banyak urat yang putus. Setelah itu dibawa ke Puskesmas Saranto Perlak, korban dirujuk ke RSUD Dr. Zubir Mahmud untuk perawatan intensif. Untuk diketahui, rumah korban dekat dengan alur dan sungai Kerung Perlak atau berjarak sekitar 150 meter. Diduga, buaya dari sungai mengejar kucing yang lari ke rumah korban, sehingga buaya itu masuk ke rumah korban. Sudarlun jembatan Kerung Tenom yang rusak telah menyebabkan arus lalu lintas Banda Aceh Melabuh, khususnya di Jembatan Kerung Tenom, Desa Payabaru, Kecamatan Tenom Aceh Jaya, lumpuh total 16 jam sejak pukul 02.00 Jumat dini hari Arus kendaraan kembali normal pada pukul 18.15 atau menjelang maghrib. Dari Aceh Jaya, Saadul Bahari melaporkan, ratusan kendaraan dari dua arah terjebak antrian panjang, sehingga harus parkir di pinggir jalan hingga 2 km panjangnya. Karena jembatan Krong Tenom belum bisa dilalui, sehingga warga yang hendak melanjutkan perjalanan sebagian di antaranya terpaksa bermalam di masjid dan rumah penduduk tepatnya di kawasan Payabaro dan Desa Gampung Baro Kecamatan Tenom. Said Ilham, tenaga teknis penanganan jembatan Krong Tenom menyebutkan, pengerjaan yang kini dilakukan harus tuntas, yaitu memasang jembatan Bailey di atas lantai jembatan lama yang sudah jebol. Kondisi jembatan tersebut sangat sempit, sehingga saat pengerjaannya dilakukan terpaksa harus ditutup dulu. Inilah yang menyebabkan kemacetan total. Said Ilham menambahkan, lantai jembatan yang jebol harus segera diatasi demi keamanan dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah. Jika kerusakan itu parah, dipastikan akan mengalami kemacetan total selama berhari-hari. Untuk itu, penanganannya harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan yang lebih lama. Darulun seluruh staf di Rumah Sakit Umum Daerah Muyang Kute, Kabupaten Bener Meriah termasuk dokter dan perawat sejak Jumat kemarin melakukan aksi mogok kerja karena belum dibayarkan gaji. Akibatnya pelayanan kesehatan terhadap pasien terhenti total. Bahkan seluruh pasien yang dirawat terpaksa dipulangkan dari rumah sakit. Dari Bener Meriah Muslim Arsani melaporkan. Seorang staf RSUD Muyang Kute yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku... Seluruh staf, perawat, dan dokter belum dibayarkan gaji semenjak Oktober 2016 hingga Maret 2017. Sehingga seluruh staf, perawat, dan dokter melakukan aksi mogok. Selain belum dibayarkan gaji, saat ini juga terjadi kekosongan stok obat di rumah sakit. Ia mengaku berbagai cara telah ditempuh guna mengatasi masalah tersebut seperti melakukan rapat internal tetapi tidak ada solusi yang konkret. Sehingga staf, dokter, dan perawat RSUD Muyang Kute terpaksa melakukan mogok kerja. Dampaknya, pelayanan kesehatan terhadap pasien terhenti total. Bahkan seluruh pasien yang dirawat terpaksa dipulangkan dari rumah sakit, sehingga seluruh ruangan di rumah sakit kosong. Bahkan ada beberapa ruangan yang sudah digembok dari luar. Sementara PLT Bupati Benar Meriah, Rusli M. Saleh mengatakan, Kekosongan obat yang terjadi di RS UD Muyang Kute segera diatasi oleh Pemkap dan pihak terkait lainnya. Sementara untuk persoalan gaji karyawan, dokter, perawat, dan staf rumah sakit yang berimbas pada mogok massal harus segera dicarikan solusinya. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Dalun sebagian besar penyelenggara pilkada di Kabupaten Nagan Raya, khususnya dari kalangan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan panitia pemungutan suara, sejak beberapa hari terakhir merasa diteror oleh ulah pihak tertentu. Teror tersebut umumnya dalam bentuk pendataan siapa saja petugas PPS dan KPPS yang bertugas pada hari pencoblosan. Dari Nagan Raya, Deddy Iskandar melaporkan, Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Nagan Raya, Muhammad Yassin, Menganggap serius masalah ini karena mengusik rasa aman para penyelenggara pilkada. Atas dasar itu, pihaknya meminta pihak kepolisian segera mengambil tindakan terhadap aksi ini karena hal ini sudah mengarah kepada bentuk tindak pidana dan telah mengancam keselamatan orang lain. Menurutnya, aksi pengumpulan nomor HP dan nama masing-masing penyelenggara pilkada ini diketahui Muhammad Yasin setelah dilaporkan kepada KIP Naganraya. Sebagian penyelenggara Pilkada mulai di tingkat PPS dan KPPS resah karena khawatir akan mengancam keselamatan mereka. Termasuk kemungkinan akan ada upaya-upaya lain yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Nagan Raya. Ia juga menghubungkan aksi tersebut dengan hasil Pilkada Nagan Raya yang telah ditetapkan hasil rekap suaranya dalam rapat pleno KIP setempat langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang merasa tidak puas. Yasin menduga... Pengumpulan data identitas dan nomor HP para penyelenggara Pilkada ada kaitannya dengan persoalan gugatan sengketa Pilkada. Sederlun aparat kepolisian di Medan kembali menembak terduga penyeludup narkoba asal Aceh. Dari pelaku yang diringkus di Jalan Ring Road Medan Sunggal, Kamis dini hari kemarin turut disita barang bukti sabu-sabu 7 kg. Dari Medan, Rahmadwi Guna melaporkan. Pelaku yang ditembak bernama Ibrahim, 32 tahun, warga Idiraya Aceh Timur. Ia dilaporkan berupaya melarikan diri ketika mobil yang dikendarainya sudah dikepung polisi. Petugas yang sejak awal sudah membututinya dari kawasan Kampung Lalang, Medan Sunggal, langsung melepaskan tembakan peringatan. Kasub D3, Ditreskrimum, Polda, Sumatera Utara, AKBP Sugeng Riyadi mengatakan tembakan peringatan itu diabaikan oleh tersangka. Petugas akhirnya mengarahkan tembakan ke arah pelaku yang akhirnya mengenai kaki kirinya. Polisi berhasil menemukan 7 kg sabu-sabu dari dalam mobil Suzuki Escudo BM8266PB yang dikemudikan tersangka sendirian dari Aceh. Dugaan awal, tersangka tidak berniat mengedarkan barang haram itu di Medan, melainkan akan menjualnya di Pekanbaru, Riau. Penembakan Ibrahim hanya berselang sehari dari operasi yang lakukan Badan Narkotika Nasional BNN terhadap sindikat penyelundup narkoba Aceh di Jalan Gatot Subroto, Medan Sunggal. Dalam operasi itu, seorang pelaku tewas ditembak karena mencoba kabur dari sergapan petugas. Jarlun Longsor yang sudah sepekan melanda jalan provinsi di kawasan Tungkup, Sungai Mas Aceh Barat mulai dibersihkan dengan mengerahkan alat berat. Longsor sempat melumpuhkan jalur transportasi lintas melabuh barat gempang pedi. Dari Aceh Barat, Rizwan melaporkan. Informasi diperoleh. Longsor di kilometer 82 Tungkup sudah berhasil dibersihkan dengan alat berat pada Kamis malam kemarin. Alat berat jenis beko itu sudah digeser ke titik longsor di kilometer 84 yang merupakan titik longsor paling parah. Hingga sore kemarin jalur itu masih belum dapat dilewati oleh kendaraan. Diperkirakan pembersihan material longsor tuntas pada hari ini. Kepala WPBD Aceh Barat T. Syah Luna mengatakan penanganan longsor tersebut seharusnya tanggung jawab pihak provinsi, sebab itu jalan lintas provinsi. Karena tidak kunjung dibersihkan, sehingga pihak kabupaten harus turun tangan. Alat berat baru dikerahkan untuk membersihkan material longsor setelah adanya koordinasi bupati dengan Kapolres dan Dandim. Kapolres Aceh Barat AKBP Teguh Priambodo Nugroho mengatakan, pihaknya ikut mengerahkan sekitar 30 personel dari Polres dan Brimob BKO untuk membantu membersihkan material longsor. Diharapkan pembersihan longsor dengan alat berat cepat tuntas, sehingga layanan transportasi darat kembali lancar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian Berita Pagi edisi Sabtu 4 Maret 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa mendengarkan kembali melalui situs kami di www.serambiafem.com, boleh juga Twitter at Serambia wassalam.